Mitra bisnis, DPRD Jawa Tengah berencana menerapkan pajak sepeda untuk menambah pendapatan asli daerah. DPRD Jawa Tengah mengatakan, sepeda kini bukan lagi merupakan barang biasa, tapi sudah mengarah pada barang mewah dan masyarakat pun semakin banyak menggunakannya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Agung Pambagio. Pak Agung, apa komentar Anda? aneh menurut saya kalau DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu DPRD di daerah provinsi yang dalam pandangan umum sudah jauh lebih baik dibanding provinsi-provinsi lainnya di Indonesia sampai memiliki pemikiran seperti itu begitu untuk beberapa alasan kenapa saya mengatakan itu aneh begitu pertama kalau kita bicara pada jenis pajak yang akan dikenakan, wacana seperti itu artinya sama saja menghidupkan kembali pajak daerah yang sudah sejak tahun 1997 dihapuskan dari Indonesia. Gitu. Karena dahulu kalau kita lihat historisnya memang pernah ada pajak sepeda. Tetapi ketika kemudian atas hasil evaluasi yang sudah dilakukan bertahun-tahun lantas terbukti bahwa pajak sepeda itu sangat tidak potensial lalu kemudian dengan Undang-Undang 18 tahun 97 kan sudah dihapuskan begitu. Itu yang pertama kalau melihat pada historis artinya penekanannya adalah bahwa itu tidak potensial dan memang tidak layak diterapkan yang kedua, kalau DPRD Provinsi Jawa Tengah melihat pada Undang-Undang 28 tahun 2009 yaitu Undang-Undang Terbaru tentang pajak retribusi daerah yang menggantikan Undang-Undang 34 tahun 2000, itu sudah jelas bahwa pajaknya itu yang ada yang diperbolehkan untuk dipungut oleh pemerintah daerah, baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten kota, bersifat close list, tertutup hanya jenis-jenis pajak yang ada di dalam undang-undang itu yang diperbolehkan. Sementara, seperti pajak sepeda itu tidak ada dalam list yang masuk ke dalam close list atau positif list yang ada di undang-undang 28 2009. Kecuali wali merubah dulu undang-undang itu tapi itu kan kewenangan pemerintah pusat dan DPR yang harus merubah itu jadi perjuangan pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi daerah Jawa Tengah adalah rubah dulu itu undang-undang 28 tahun 2009 kalau mau mengenakan pajak daerah berupa pajak sepeda itu itu satu kedua kalau tergantung kepada mood itu yang secara substansial saya katakan sebenarnya kan baik untuk gerakan masyarakat untuk back to bike begitu untuk kembali bersepeda menggunakan sepeda sebagai Salah alat transportasi yang sehat, ramah lingkungan, lalu juga tidak berbiaya tinggi gitu. Kenapa justru malah dihadang dengan beban pungutan yang direncanakan seperti itu? Itu tentu justru mendukung ke arah green transportation gitu. Nah, yang ketiga kalau saya memikirkan alasan itu untuk menerapkan pajak itu juga tentu tidak tepat ya kalau bicara kembali ini terkait dengan alasan yang pertama tadi dari sisi potensialnya gitu, apa yang akan dihasilkan dari pungutan pajak sepeda itu dan Sebenarnya relevansinya seperti apa gitu. Kalau dikatakan bahwa sudah semakin banyak yang menggunakan sepeda dan sepeda banyak yang digunakan dengan sepeda-sepeda mahal. Itu tidak relevan dengan prinsip penghutan dari pajak itu sendiri begitu. Itu yang saya kemudian menjadi bingung juga kenapa ada sampai wacana di salah satu provinsi besar di Indonesia seperti itu. Gitu. Lalu ada saran Pak apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung budaya bersepeda? Saya pikir kalau bicara soal sepeda yang sangat obvious, sangat nyata diperlukan adalah dukungan terhadap jalur khusus sepeda ya. Jalur khusus sepeda dan memang agak complicated untuk daerah ataupun kota besar seperti DKI Jakarta yang sudah dalam tanda petik terlanjur terlanjur infrastruktur jalannya dibangun sedemikian rupa yang tidak ramah terhadap pengguna sepeda. Tetapi daerah-daerah otonom -daerah lainnya di Indonesia masih sangat terbuka kemungkinan sebelum terlanjur komplikated seperti Jakarta, daerah-daerah di luar Jawa pada umumnya dan beberapa daerah di Jawa juga masih memungkinkan untuk penataan memberikan jalur khusus bagi sepeda. Itu salah satu dukungan konkret yang bisa diberikan kepada pengguna sepeda ini. Gitu. Demikian Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Agung Pambagio. Saya Wendy Lim.